Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in lahu ma riddun ya wal dunya wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina <tuh> lahum gaisanin ila yaumiddin amma ba'du awaina ta'allum wa ta'rif wa naf' al-ittifa' wal-ibada wal-istifada wa at-tazakkur wat-tadhkir muhath ala tamassuk bihidabilah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalah ala al-khair wa tilab wajhiillah wa mardatihi wa qurbihi wa alhamdulillah allah subhanahu dan karunia yang begitu besar kita hadir dalam majlis Ilmu di malam ini menghidupkan waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Kita memasuki bab yang berikutnya bab zakat. Zakat kita tahu bahwa termasuk salah satu rukun Rukun Islam. Shahada Allahul Allah, nama Rasulullah, Qabul Salawatul Taufus, Zakat, Taufus Zakat, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu rukun Islam yang ada dalam uh, agama kita lima rukun diantaranya adalah memenuaikan zakat. Zakat ini jadi segi bahasa artinya At-tathir Wal-islah At-tathir mensucikan Itu makna Bahasanya Zakat mensucikan Dalam ayat Al-Quran Allah telah berkata berfirman Qad aflaha man zakkaha Qad khawabaman Dessaha Qad aflaha man zakkaha Telah beruntung Orang yang mensucikan jiwanya, Al-Khawbaman Dasa'ah dan telah rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi disebutkan dalam ayat tadi Al-Manzakka, Zakka artinya mensucikan. Zakat diambil dari kata itu, Zakka yuzaki atas artinya mensucikan. Bisa juga maknanya Memuji. Ya, Mana lain zakat itu adalah memuji. Ya, Mana bahasanya ini? Ya. Dalam Al Quran Allah telah mengatakan fala atau zaku an Fala atau zaku jangan kalian puji diri diri kalian sendiri. Fala atau zaku an fusakum. Jadi itu zakat yuzaki diambil daripada zakat yuzaki dan zakat diambil dari kata itu maknanya memuji. Jadi fala atau jangan kalian memuji diri sendiri. Jadi zakat selain artinya mensucikan juga di samping itu maknanya adalah memuji. Dari segi ilmu fikih zakat ini disebutkan oleh ulama fikih ismun lima yuridu an malin awbaddanin alawajin makhzus. Menurut ilmu syariat istilah ilmu syariat zakat adalah satu nama yang dikeluarkan daripada harta ataupun badan dengan cara tertentu zakat nama nama untuk apa nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta maka disebut zakat harta atau yang dikeluarkan dari badan maksudnya dikeluarkan dari badan lemak kita diwarik Zakat kan maksudnya zakat fitrah zakat fitrah zakat dikeluarkan untuk dari badan untuk maksud dari ketiga puasa tuh. Itu kata istilah atau definisi zakat menurut ilmu syariat, dari istilah syar'i. Dan zakat ini diwajibkan langsung dari Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim biha wa sallii 'alaihim inna shalaatahasakallahu." Khuz min amwalihim shadaqatan. Kata Allah kepada Rasul ambil dari harta mereka itu sedekah, artinya sedekah ini sedekah wajib, sedekah wajib mana ya zakat. Tuhohiruhum atu zakih pihat. Yang zakat itu, sedekah itu mensucikan dan membersihkan mereka. Rasul di alaihim inna dan doakanlah mereka semuanya doa engkau itu atas mereka mendatangkan ketenangan. Itu makna zakat dalam istilah ilmu agama kita itu nama sebuah harta yang dikeluarkan eh nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau nama sesuatu yang dikeluarkan dari badan. Ada disebut dengan harta ya, zakat harta ataupun zakat fitrah. Dan ini kewajiban zakat termasuk yang diijmaahkan oleh ulama. Karena sebab zakat ini diijmakkan oleh ulama kewajibannya bagi orang yang wajib menunaikan menunaikan zakat. Maka mereka yang mengingkari kewajiban zakat dia dia katakan dan diyakini bahwa zakat itu tidak wajib. Enggak ada istilah zakat di dalam agama Ini murtad. Kafir setelah Islam. Ya, murtad keluar dari agama Islam kalau ada orang yang meyakini bahwa Zakat itu sama sekali tidak ada dalam Islam ya, Kerana jelas uh, Qurannya, jelas hadisnya Dan sudah terbentuk Kesepakatan ulama Semuanya mengatakan bahawa zakat ini wajib Dan ada dalam Di dalam Islam termasuk berhukum Islam yang kelima yang, yang lima Kecuali Ada beberapa Zakat yang diperdebatkan Ulama dan jika lo ada orang yang mengingkarinya, nya, enggak wak enggak enggak menjadi kafir, enggak menjadi murtad. Seperti zakat harta anak kecil. Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat anak harta anak kecil. Begitupun zakat tujjar. Sebahagian ulama mengatakan tidak wajib. Jadi orang orang yang mengatakan yang mengingkari meyakini ketidakwajibannya hal itu tidak menjadi kafir. Diwajibkan zakat di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Eh, zakat diwajibkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Ada Hijrah di tahun kedua setelah Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah baru diwajibkan zakat. Zakat fitrah juga begitu. Eh, zakat harta diwajibkan di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Zakat Fitrahnya pun begitu sama, bareng. Walaupun menurut para ulama ahli hadis, eh, zakat fitrah eh, benar zakat harta di bulan Syawal. Tahun kedua hijri jadi zakat fitrah sebelum Id ada di bulan Ramadhan. Setelah diwajibkan Di puasa bulan Ramadhan di bulan Syaban. Kemudian mereka puasa di bulan Ramadan itu Di tahun ke-2 Hijriah Lalu setel sebelum Dua hari, sebelum Eid Diwajibkan zakat fitrah Ini tahun ke-2 Hijriah juga, ini menurut para ahli hadis. Jadi Menurut ulama hadisin, ulama ahli hadis Mereka punya uh, ketentuan sendiri Tentang kapan diwajibkannya zakat fitrah Dan zakat harta Zakat fitrah 2 hari sebelum bulan Ramadan Sebelum hari Eid eh, Sebagaimana bulan Puasa Ramadhan diwajibkan di tahun kedua Hijrah, tapi di bulan Sya'ban zakat zakat hartanya eh, diwajibkan oleh Allah Taala di bulan Syawal. Jadi zakat fitrah dulu, allah zakat hatra, harta, zakat fitrah sebelum dua hari sebelum Eid, sebelum Syawal. Nah, zakat harta di bulan Syawalnya. Nah, Adapun kalau menurut ulama fikih zakat Fitrah dan zakat harta Sama-sama diwajibkan di bulan Syabat Tahunnya sama semuanya Yaitu tahun kedua Hijriah La tajibu zakatu <tik> illa ala al-hurri al-muslimi gairil janin Berkata pengarang kitab Muqaddimahadramiyah La tajibu zakat Tidak wajib zakat Zakat-zakat harta yang akan datang ini Illa ala al-hurri al-muslim Ghayri al-janin Kecuali kalau memenuhi syarat-syarat Berikut Syaratnya ada lima Cuma pengarang kita Mokotimahatul Ramiah menyebutkan Tiga Ditambahkan oleh Pensarahnya Yaitu Syekh Ba'azim sekarang kitab mau ke apa namanya Yang pertama syaratnya hur itu orang merdeka. Jadi yang kena kewajiban zakat itu orang merdeka. Sekarang semuanya orang merdeka, nggak ada yang budak. Kalau ada budak, maka nggak wajib dia mengeluarkan zakat. Baik. Zakat Zakat fitrah Apalagi zakat harta Zakat harta dia tidak punya harta Kalau zakat fitrah Kalau seorang budak muslim Seorang budak Agamanya islam Dan dia puasa Ramadhan Kenapa tidak wajib Zakat fitrah Wajib juga zakat fitrah Tapi bukan dia yang mengeluarkan Yang mengeluarkan zakat fitrahnya adalah Tuan majikannya, yang memilikinya sehingga nggak nggak nggak punya kewajiban si budak ini jadi syarat yang pertama yang mengeluarkan zakat fitrah itu yang wajib mengeluarkan zakat baik fitrah ataupun zakat yang lain adalah orang yang disebut dengan orang merdeka nggak panjang-panjang dalam masalah ini karena orang orang budak nggak ada sekarang yang kedua al muslim yaitu orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang Islam baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Ada satu pengecualian, di mana orang kafir wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang kafir wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di puasa kagak, tapi ketika dat datang kewajiban pr zakat, kapan wajib zakat fitrah dibayar? Yaitu kalau matahari terakhir bulan Ramadhan sudah tenggelam itu di malam malam id malam takbiran Yaitu wajibnya zakat fitrah dikeluarin dari situ mulainya. Adapun bolehnya di awal bulan Ramadhan. Tapi wajibnya di, di, di hari e, malam Idul Fitri malam takbiran. Orang kafir terkad, e, bisa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah kapan itu kalau orang kafir memiliki seorang budak budaknya beragama. Pergami Islam, nah, orang kafir majikannya, budaknya Muslim, budaknya puasa ramadan budak walaupun nggak puasa ramadhan tetap aja wajib zakat fitrah, budaknya ini orang Islam, nah ketika datang kewajiban membayar zakat fitrah yaitu malam Id maka yang dituntut mengeluarkannya adalah tuannya dan tuannya itu orang kafir, itu masalah nanti diekualir penggaya penting hukumnya begitu itu permasalahan satu aja, satu permasalahan doang yang di mana orang kafir wajib mengakan zakat fitrah. Tapi pada asalnya zakat itu wajib ada seorang muslim. Ya. <tuh> Kalau ada seseorang muslim kemudian dia murtad. Ada seorang awalnya muslim, agama awalnya agama Islam. Nah, kemudian dia murtad Kalau Wajib Sebelum dia murtad Sudah jelas Wajib dikeluarkan Zakat Fitranya Misal Malam Idul Fitri dia masih Muslim Tengah malam Kemagrib dia masih Muslim Tengah malam Atau habis Isya Ini orang murtad Pindah agama atau murtad meyakini adanya Tuhan selain Allah Maka masih wajib mengeluarkan zakat fitrah Karena sebelumnya Sudah keduluan wajibnya Yang nah, Wajibnya kan dimulai Dari masuk maghrib Malam takbiran, di malam takbiran masih Masih muslim, habis isya baru Murtad nah, Jadi kewajiban zakat fitrahnya masih wajib dikeluarkan nah. <tuh> Kalau Nah, lalu gimana ngeluarinnya? Jangan dia udah murtad Ngeluarin zakatnya gimana? Dia kan udah murtad Ya ngeluarin zakatnya walaupun dia udah murtad Dan sah nanti zakatnya Ketika dikeluarkan waktu dia murtad Jikalau setelahnya dia masuk Islam lagi Jikalau setelahnya dia masuk Masuk Islam lagi Kalau sampai wafat di murtad terus Ya orang yang terbukti bahwasanya zakat yang dikeluarkan itu gak sah Ini jadi syarat yang pertama, syarat yang kedua orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah muslim orang yang beragama Islam. Walaupun dia masih kecil, sobi dan masih anak kecil, bayi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hal itu masih KPI hartanya juga wajib dikeluarkan zakat fitrah Kalau anak kecil ketiban duren. Ya, meninggal ayahnya banyak hartanya. Ini anak kecil dapat warisan banyak. Anak laki atau adonya. Misalnya begitu, ya. Dapat harta warisan dari ayahnya meninggal 10 miliar. Yang tanggung-tanggung kita kan ngayal nih, yang banyak kan dikit. 10 miliar dapat ini anak. Masih kecil Masih umur setahun. Nah, tahun berikutnya Tahun kedua, dia umurnya dua tahun, berarti kan udah sampai udah sampai haul Maka kemarin zakat hartanya wajib dikeluarkan Duitnya ada berapa itu? Kalau mau 10 miliar, duit cash 10 miliar Di rekening bapaknya ada Sekarang jatuh, kemarin saja di dia Kemarin zakatnya Dalam kita, makhluk Mab Anak kecil juga wajib dikeluarkan zakat, zakat hartanya Begitupun orang gila Orang gila juga kalau punya harta banyak wajib kena zakat, wajib keluarkan zakatnya, ya. Sama anak kecil ataupun orang gila sama wajib dikeluarkan zakatnya, karena di dalam di dalam kewajiban zakat ini nggak ada seperti sholat syaratnya akal sehat atau syaratnya balik nggak ada. Di dalam kewajiban zakat nggak ada syarat akal sehat ataupun syarat balik makanya orang gila wajib kena zakat juga kalau hartanya wajib eh, udah udah memenuhi syarat kewajiban zakat dan anak kecil pun wajib diwarakan zakatnya hartanya ketika kena kewajiban kewajiban zakat karena nggak ada syarat balik ataupun syarat akal sehat seperti kalau puasa kan begitu kalau puasa gila kan nggak wajib puasa karena syaratnya akal, akal sehat nah, begitu juga syaratnya balik kalau belum puasa belum wajib kalau belum balik puasa romo begitu pun sholat, tapi kalau zakat enggak kalau zakat enggak ada syarat e, balik ataupun akal sehat <tuh> syarat yang ketiga yang disebutkan di dalam muqadimah adramiyah ini gairil janin bukan bentuknya janin maksudnya apa ini bukan bentuknya janin, maksudnya Disyaratkan orang yang wajib mengeluarkan zakat Bahwa Keberadaannya yakin ada Keberadaan tuh pemilik harta Yakin ada Nah Kalau janin Janin yang masih dalam perut ibu Ini kalau ada ibu Seorang ibu sedang mengandung Umur 9 bulan, 8 bulan Suaminya meninggal Semuanya kaya, hartanya banyak dalam hitungan faraid ini harta warisan janin ada hitungannya. Nanti dihitung apakah kalau dia laki berapa ya? kalau di perempuan? Kalau di perempuan berapa? Ya? Tapi janin yang ada dalam perut ya, ini belum ketahuan nanti dilahir hidup apa enggak. Kalau dilahir hidup ketahuan berarti dia mendapat warisan itu dan dia memiliki harta itu. Tapi kalau ditiba-tiba ada satu kejadian tiba-tiba dia mati wafat di dalam perut keluar udah gak ada dan gak ada nyawanya gak nafas ya berarti terbukti bapak itu bukan hartanya itu harta warisan bukan miliknya bukan milik ini bayi karena udah terlanjur mati sebelum sebelum dilahirkan ya sebelum dilahirkan sebab itu <tuh> uh, si janin yang mendapat hak harta warisan kalau misalnya itu janin di perutnya ada setahun itu enggak wajib dikeluarkan zakatnya itu e, harta warisan yang di i, di apa namanya di faraid buat si janin kan kita tahu kalau di dalam hukum fikir yang namanya hamil, kehamilan, umur kehamilan itu paling lama 4 tahun umur kehamilan paling lama empat tahun yang terjadi di zaman Imam Malik, eh, Imam Malik sendiri empat tahun apa dua tahun Imam Syafi'i dua tahun itu umur kehamilan paling lama dalam hukum fikih empat tahun ya kalau kita di sini satu tahunnya udah bingung orang dokter apa dari suntik udah buruk-buruk keluar yang di zaman zaman dulu nggak ada nggak ada alat-alat begitu dibiarin aja sampai sampai keluar sendiri masih betah di dalam sampai 4 tahun Jadi kalau misalnya Janin itu misalnya di dalam perut 2 tahun Sebelum di waktu umur 9 bulan misal Suami ibunya ini meninggal Dapat warisan di kan janin nih Umur 2 tahun itu janin baru Baru ngelahirin Tapi kan setelah dari umur 9 bulan Sewaktu ayahnya meninggal Dia dapat warisan dari umur 9 bulan Dalam perut ibunya ke, ke ke waktu melahirkan ketika dia dilahirkan 2 tahun kan udah lebih setahun berarti ya, lebih setahun gak lebih setahun berarti itu harta sudah mencapai satu haul si bayi masih di dalam dalam perut dalam kandungan karena lahirinnya 2 tahun nah, kata ulama walaupun berjalan satu haul satu tahun itu harta yang di untuk si janin yang ada dalam perut gak perlu dikeluarkan zakat nggak perlu dikeluarkan zakat kenapa karena keberadaan ini janin belum tentu ada artinya belum tentu hidup nanti kalau dia kalau dia tiba-tiba meninggal dalam perut dua tahun dalam perut gimana dikira-kira keluar nih nah gitu eh tiba-tiba meninggal dalam perut ya udah berarti nggak nggak dapat harta warisan berarti harta warisan itu bukan miliknya sedangkan harta zakat wajib dikeluarkan zakatnya kalau terbukti memang itu milik milik dia makanya disyaratkan gairal janin bukan janin yang kalau yang memiliki harta itu janin seperti dalam gambaran yang saya contohkan tadi maka tidak wajib dibukarkan zakatnya walaupun sudah mencapai satu satu haul dan cukup syaratnya kemudian syaratnya itu yang ketiga yang tinggal dua menit lagi Syarat yang keempat syarat yang keempat yaitu ta'yinul malik yang memiliki harta zakat itu tertentu ya yang memiliki harta zakat itu tertentu Ketika ketahuan fulan yang yang mem yang memilikinya ketahuan kalau sebuah harta itu dimiliki oleh masjid. Kayak itu musala ini ada kas, masjid ada kas. Ada yang masjid kasnya itu ratusan juta. Ya. Ada masjid-masjid yang eh strategi semewa ratusan juta kasnya. Itu kalau jalan satu satu tahun zakatin enggak? Enggak. Ya siapa yang milikin? Enggak ada yang milikin ada milikin kubah emas, oh, emasnya di atas berapa gram? di zakatin tuh emasnya, nggak di zakatin ya. karena milik masjid. Begitupun kalau e, harta yang diwakafkan secara mutlak. Harta yang diwakafkan secara mutlak bukan diwakafkan atas orang tertentu. Ya, kalau harta diwakafkan atas orang tertentu kena zakat. Tapi kalau harta diwakafkan secara mutlak, saya so, wakafkan ini, misalnya ada orang punya kebun korma. Kebun korma kan tiap tahun pasti berbuah dan berbuah buahnya itu bisa dipetik, bisa dijual, bisa dijual. Kalau ada orang mewakafkan kebun korma Saya wakafkan kebun korma ini Untuk Orang fakir Siapa aja fakir? Fakir berhak di situ Orang fakir miskin Maka tidak kena wajib zakat Tiap tahun Tidak kena wajib zakat Karena tidak ketahuan yang milik ini fakir miskin Siapa aja. Tapi kalau ada orang mewakafkan kebun korma Saya wakafkan kebun korma ini Atas si fulan Fulan bin Fulan diwakafkan buat dia bukan hadiah bukan bukan hadiah bukan hibah wakaf apa bedanya beda beda banget ya, kalau hadiah atau hibah misalnya ini itu kebun korma buat dia dia mau jual dia mau. tapi kalau wakaf dia tidak boleh jual walaupun dibilang ini saya wakafkan ini kebun korma untuk si Fulan maka Simbulan itu boleh memiliki buahnya, buah korma itu diambil sama dia dijual, tapi tanahnya, pohonnya nggak boleh, dia cuma bisa mengambil manfaat dari dari kebun korma itu. Eh pohonnya, jadi bisa ambil itu pohon kormanya ketika diurus sama dia buahnya kemudian ketika panen dijual itu milik dia. Tapi kalau tanahnya, wakaf doang buat dia Kalau nanti meninggal itu fulan, nah nanti akan kita belajar di bab wakaf Panjang ada Ada benangnya munqotil Munqotil awal, munqotil akhir, munqotil wasat, macam-macam Ya, Allahu alam. Yang belum masih tinggal satu syarat zakat yang belum dibahas, karena waktu sudah habis Kita sudah sampai di sini Baru empat syarat yang kita pelajari syarat yang pertama tadi Muslim syarat eh, apa namanya merdeka syarat yang kedua Muslim syarat yang ketiga bukan janin tiap-tiap yakin keberadaan yang memiliki, pemiliknya syarat yang keempat tertentu siapa yang memilikinya memiliki harta itu ini yang bisa kita bahas di malam ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat eh, kita baca fatihah untuk yang mengeluarkan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala menginfakkan hartanya untuk musala ini dan juga untuk almarhum Walid Abu Ibrahim bin Ajrani yakni dan semua almarhum dari keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah semoga dengan al ini Allah taala sampaikan pahalanya kepada mereka mereka yang di alam kubur dan Allah taala gantikan sedekah atau harta yang dikeluarkan untuk kebaikan dengan harta yang berkah yang halal yang lebih bermanfaat dan dan lebih dari sebelumnya lahdin walakulniyatun salatu al hadratin nabiy al fatiha a'ud billahi minasy syaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka